Sjadana la ilaha illallah la syarikalah wa syjadana nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi saru ala nahjihi wa tamassaka bi qiyamah ya ayyuhalladzina amantuqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم اشر الأمور مغدسها و كل مغدسة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ناقصة المسلمات رحمني و kembali Allah pertemukan kita di salah satu rumahnya di sore yang mudah-mudahan diberkahi ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita yaitu menuntut ilmu syar'i dan mudah-mudahan ini merupakan pertanda baik bagi kita ketika kita masih sempat untuk meluangkan waktu kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wahman salaka tariqon yalta misufih ilman, sahalolllahu lahu bihi tariqon gilal jannah." Barangsiapa yang Menempuh suatu perjalanan Kita gerakkan kaki kita Dari rumah kita Dalam rangka menuntut ilmu syar'i Maka Allah akan pintaskan Jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mudah-mudahan senantiasa Tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad Beserta para keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya yang setia berada Di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Adapun materi yang insyaallah kita akan bahas pada sore kali ini itu satu kitab satu kitab kecil yang berjudul al jamilil lil kumpulan keutamaan-keutamaan. Kitab ini kitab besar aslinya namun oleh penulisnya dibagi-bagi. Keutamaan tentang niat, keutamaan tentang tauhid, keutamaan tentang macam-macam berbagai macam amalan saleh itu beliau buat kitab khusus. Kalau digabungkan menjadi kitab yang besar, namun beliau bagi-bagi menjadi kitab kecil. Beliau Syekh Nida Abu Ahmad berkata di dalam Muqaddimah Kitab Fatwa Niatul Salihah merupakan bagian daripada Kitab Al Jamiahil Fauqail. Keutamaan niat yang salihah, keutamaan niat yang salihah. Para jemaah sekalian. Beliau menukilkan perkataan Ibnul Qayyim di dalam kitabnya ialah malmuwaktiin bahwasanya niat itu roksul amri wa amudihi niat itu puncak dari segala sesuatu dan tiang dari Perkara-perkara, Allah diyubna Ali, wa asluluh yang diyubna Ali. Akar dari setiap perkara yang dibangun di atasnya, perkara yang lain. Fainna haruul amal, niat itu ruh bagi amal wa qaiduhu wa sa'ituhu niat itu pemimpin bagi amal penyetir bagi amal wal 'amalu tabi'un laha amal itu ngikut kepada niatnya yasihhu bi sihhatiha wa yafsudu bi suatu amalan itu menjadi rusak dengan rusaknya niat dan menjadi baik menjadi soleh dengan niatnya yang soleh wabiha yasta jilib taufik dan dengan niat itu kita mengundang datangnya taufik dari Allah subhanahu wa taala wabidamnya yapsul qadilan dengan tidak adanya niat maka akan Membuahkan kerugian Dengan kadar niat seorang Dia akan mendapatkan derajat Baik di dunia maupun di akhirat Ini muqaddimah yang disampaikan Oleh Syekh Nida Abu Ahmad Di dalam kitab beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi niat itu sesuatu yang menjadi modal besar kita. Para ulama itu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan niat-niat mereka karena mereka tahu bahwasanya setiap amalan itu menjadi besar dengan niatnya oleh karenanya berkata salaf kita terdahulu ruba amalin sogirin tukabiruh niah betapa banyak amalan kecil dibesarkan oleh niat waruba amalin kabirin تصغيره النيه sebaliknya betapa banyak amalan besar namun kecil gara-gara niatnya yang salah Ini sebagai muqaddimah dari kitab yang beliau tulis Kemudian beliau membawakan hadis yang menjadi dasar di dalam niat Hadis al, apa itu ibu-ibu? Innamal amalu bin niat Amalan itu tergantung dengan niatnya Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Dengan hadis inilah Al-Imam Al-Bukhari memulai kitab sahihnya Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadis innamal a'malu niat seperti khutbah hajah untuk kitab sahih al-Bukhari. Muqaddimah yang paling baik untuk suatu kitab. Oleh karenanya, berkata Abdul Rahman bin Mahdi, "Lausandaftu kitaban fil abwaab Laj'alatu hadis Umar bin Khattab fi kulli bab. Ya. Menunjukkan akan pentingnya niat. Kalaulah saya menulis satu kitab, kitab ini ada beberapa bab. Kalau saya menulis satu kitab, kitab ini ada beberapa bab. Maka saya akan tulis hadis innamal amalu binniyat di setiap babnya. Saking pentingnya hadis ini kalau lah saya menulis satu kitab Ada beberapa bab Maka saya ingin menulis Di awal babnya Inna bal a'malu binnya ya. Berarti ini hadis yang sangat Sangat penting Oleh karenanya Al imam al munawi di dalam kitabnya Faydul Qadir. Ini kitab yang sangat bagus. Karangan Al Imam Al Munawi. Beliau mengomentari hadis innamal amalu binniyat. Kata beliau, hadis ini aslun fil ikhlas. Hadis ini dasar di dalam keikhlasan. Jadi kalau kita mau ikhlas harus paham hadis ini Inna innamal amalu binya Wa min jawami'il kalimi allati la yakhruju anha Dan bagian dari hadis yang tidak ada satu amal pun kecuali masuk ke dalam bab hadis ini Oleh kerana kata beliau berkata Abu Ubaid Laisafil hadisi ajma' walagna walahanfa walahaktar faidat dan minhu. Tidak ada hadis yang lebih banyak faidahnya daripada hadis innamal amalu biniat. Ini hadis yang sangat agung ya. Sebelum kita panjang lebar membicarakan tentang niat faidah niat yang baik, ada baiknya kita mengenal apa itu niat. Apa itu? Niat. Kata beliau, niat itu al-qosdu al-azmu. Niat itu secara bahasa artinya keinginan dan tekad yang kuat. Ini niat. Secara bahasa artinya keinginan dan tekad yang kuat. Dan niat ini Kalau kita perhatikan ucapan para ulama Niat ini tertuju kepada dua hal Kalau kita perhatikan perkataan para ulama di dalam kitab-kitab mereka Maka niat ini tertuju kepada dua hal Yang pertama adalah Nau on yata Allahu bil ma'amud niat yang berhubungan dengan zat yang diibadati yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wanau on yata bil aibad dan jenis yang kedua niat yang berhubungan dengan ibadah seorang hamba. Jadi niat itu tertuju kepada dua hal. Niat kalau dikatakan niat di dalam syariat kita tertuju kepada dua dua hal. Yang pertama adalah niat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat yang berhubungan dengan ibadah kita, yang berhubungan dengan seorang hamba. Maka niat jika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala jika dia Jadikan amalan itu Karena Allah Subhanahu SWT Masa ini namanya ikhlas Jadi ikhlas itu Bukan seperti bahasa Sunda Atau bahasa Indonesia Yang artinya Ridha Tapi ikhlas di dalam syariat kita Maksudnya adalah Memurnikan ibadah Karena Allah Subhanahu SWT Kemudian yang kedua Ketika berhubungan dengan ibadah Yaitu untuk membedakan Antara satu ibadah Dengan ibadah yang lain Innamal amalu bin niat Amalan tergantung Dengan niatnya Para ulama Ini berselisih Sebagian diantara mereka mengatakan hadis ini seperempat dari agama kita. Inna malamul binia ini seperempat dari agama kita. Ini seperti pendapat Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan. Di dalam kitab yang beliau tulis. Yang mana beliau itu penulis kitab Sunan. Kata beliau, kata Tuan rasulillah Khomsami Ati Alfi Hadis. Saya menuliskan hadis sebanyak 500 ribu hadis kata Imam Abu Daud. Intakob tuminha mata dom mana huhasil kitab. Kemudian saya pilih dari 500 ribu hadis itu dari yang saya tuliskan di kitab ini jama'atufihi abqata ala hadis. Saya kumpulkan menjadi 4.800 hadis dari 500 ribu itu beliau tahu tentang 500 ribu hadis ini kata Imam Abu Dawud. Kemudian saya pilih, saya pilih yang paling baik saya pilih, beli. Kemudian akhir jadinya berapa? 4.800 hadis. Kemudian perhatikan kata beliau. Wayaqfil insanu lidinihi min dalika arba'atu hadis. Cukup bagi manusia 4 hadis untuk perkara agamanya. Subhanallah. Beliau tahu 500.000 hadis disaring jadi 4.800 hadis. Disaring lagi jadi berapa? Empat hadis. Ini kalau orang mengamalkan hadis ini maka sangat baik untuk agamanya. Yang pertama hadis innamal amalu bin niyad. Innamal amalu bin niyad. Kemudian yang kedua. Hadis yang terdapat di... Al-arba'in An nawawiyah juga Hadis nomor 12 Yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi Min fusni islamil mar'i Sarkuhu ma la ya'ni Di antara kebaikan hamba Di antara kebaikan Agama seorang Ketika meninggalkan sesuatu yang Tidak bermanfaat Untuknya Kemudian yang ketiga Kata beliau hadis yang menjadi seperempat dari agama itu hadis la yakunul mu'minu mu'minan hatta yurdi li akhihi illa ma yurdi li nafsi ini hadis juga terdapat di dalam al arba'in an-nawawiyah dengan lafaz yang lain la yuhibbu la yu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ini tiga perempatnya Kemudian seperempat yang terakhir yaitu Al-Khalalubayyin wal-Kharamubayyin. Ini empat hadis yang menjadikan baik agama sohra. Adapun Imam Ahmad, beliau berpendapat lain. Beliau mengatakan hadis Inamal-Ahmamubiniyat itu sepertiga agama. Bukan hanya seperempat, bahkan sepertiga agama. Kata beliau, hadis-hadis yang menjadi pokok di dalam agama Islam, ada tiga hadis. Yang pertama, innamal amalu bin Yang kedua adalah, al-halalubayyin wa haramubayyin. Dan yang ketiga, man ahdata fi amrina hadha ma laisa minhu Ini semua ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Innamal a'malu binniyat. Ini sepertiganya. Kemudian sepertiga yang kedua, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kemudian sepertiga yang lain, man ahtasa fi amrih ma laisa minhu Kenapa? Kata Al-Imam Al-Bayhaqi Karena hadis yang pertama itu Berhubungan dengan Amalan hati Innamal amalu binnian Dan Al-halalubayyin wal-kharamubayyin Ini sepertiga yang kedua Karena berhubungan dengan halal haram Suatu hukum Perkara Dunia maupun Akhirat seorang Kemudian yang ketiga Man ahda tafi'am rina hadha Ini berhubungan dengan amalan Amalan jawareh Jadi amalan seorang Tidak akan diterima kecuali Terkumpul padanya Amalan dari Tiga hadis ini Yang pertama mengamalkan Hadis inamal amal lubinian. Yang kedua mengamalkan hadis manahda syafi'ah mri nahada. Yang pertama berhubungan dengan ikhlas, yang kedua berhubungan dengan fitriba, dan yang ketiga berhubungan dengan alhalalubayin walharomu bayinun. Kemudian. Kata beliau Niat itu Sirul abudiyati wabuduha Niat itu menjadi Kunci dari ibadah seorang Dan menjadi ruhnya Kemudian beliau membawakan hadis-hadis demikian juga perkataan sahabat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Muddad la yansahu ulun illa bi'amal. Ucapan ini tidak bermanfaat kecuali dengan Kecuali dengan amalan. Walayanfa qaulun wa amalun illa biniyah. Dan perkataan dan perbuatan tidak bermanfaat kecuali dengan niat. Walayanfa qaulun wa amalun biniyah illa ma yuwafikus sunnah. Dan perkataan, perbuatan dan niat tidaklah bermanfaat kecuali jika sesuai dengan sunnah, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ucapan ini nggak bermanfaat kalau tidak ada amalannya. Dan kedua hal ini, ucapan dan perbuatan tidak bermanfaat kecuali jika ada niatnya. Dan tiga hal ini, ucapan, perbuatan, dan niat tidak bermanfaat kecuali jika berhubungan berkesesuaian dengan sunnah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keutamaan yang baru saja disebutkan apa ibu? Keutamaan niat yang pertama tadi, niat itu apa? Ruhnya ibadah. Niat itu urutnya ibadah Kalau tidak ada niat Ibadah itu seperti Jasad yang tidak ada ya. Tidak ada manfaatnya Kemudian diantara Kata beliau Ya puluh bulmar -bul Bini yatihi Malah ia perlu buku Dengan niat seseorang, bisa mencapai pahala yang tidak bisa dicapai oleh amalannya. Dengan niat seseorang, bisa mencapai pahala yang tidak bisa dicapai oleh amalannya. Misalkan, kalau hanya dengan mengandalkan amalannya, dia akan mencapai derajat nomor lima di surga tapi dengan niatnya dia bisa mencapai derajat yang jauh lebih tinggi dari kalau dia hanya mengandalkan amalannya. Ini kalau di sini memang agak beda kondisinya, Bu ya. Beda kalau di bawah itu kayaknya kondisi Para sahabat Yang mereka Tidak bisa ikut Perang tabuk Dikarenakan sakit Sebagian lagi Mereka tidak bisa ikut perang tabuk Dikarenakan tidak punya Biaya Untuk Mengikuti Jihad Sebagaimana untuk kisahkan surat at-taubah ayat yang ke-92 at-taubah ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qul lan na'lamu nadimaa ataukall tahmiluhu qul lana naj'alu akmilu 'alaihi dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasul agar diaji di, agar mereka dibawa olehmu di dalam jihad namun engkau mengatakan kita tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadikan kalian ikut bersama kami jadi ada para sahabat yang mereka itu menangis gara-gara tidak bisa ikut perang tabuk tidak ada biaya dan nabi ketika itu sudah habis sudah habis biaya juga Sawalullahi wa taufiqihi. Mereka pergi dalam kondisi berlinangan air mata mereka. Hazadan Allah ya ma yufirun, karena mereka bersedih, tidak ada sesuatu yang bisa mereka infahkan. Ayat yang mulia ini membicarakan tentang orang-orang yang tidak bisa akan ikut perang tabu ya dikatakan tidak adanya biaya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bil madinati aqwama masir fasiran wala qata'u wadiyan illa kadu ma'a sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang ketika kalian melewati lembah atau kalian melewati suatu perjalanan kecuali mereka bersama kalian. Oh ya Rasulullah, wabilladzina, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ada di kota Madinah? Nabi SAW menjawab wahum bil madinah. Nah, mereka ada di kota Madinah. Habasuhumul uzur. Mereka tidak bisa berangkat gara-gara uzur. Jadi ada ada uzur. Ya. Jadi Allah catatkan pahala untuk mereka ketika mereka tidak bisa berangkat jihad dikarenakan mudur bahkan dikatakan seolah-olah mereka ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini bawasanya Niat itu menjadikan seorang Mendapatkan pahala Padahal dia tidak mencapai Kepada Amalan tersebut Contoh ibu-ibu ya Ibu-ibu tuh Pengen sebenarnya Menghafalkan Al-Quran Namun karena kesibukan Karena Anak-anak sudah mulai banyak Sibuk mengurus anak Namun ibu sangat berniat Untuk menghafalkan Al-Qur'an Maka bisa jadi Allah SWT Mencatatkan bagi ibu Pahala seperti orang Yang menghafalkan Al-Qur'an ya, Maka ini pentingnya dia. Apa dalilnya Diantara dalilnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Sahal bin Hanif berkata, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Man sa'al Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa inmata 'ala firasihi.'" Barang siapa yang meminta kepada Allah syahada derajat orang yang mati syahid bisythiqin dengan jujur balaghallahu wa nazla shuhada maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang syahid wa imata ala firasihi walaupun dia wafat di atas Kasihnya ini hadis yang sangat qatul bahwasanya Ya, ketika seorang berniat bertekad ingin menggapai suatu kebaikan, namun ada halangan, maka Allah sampaikan dia ke derajat tersebut walaupun dia Hakikatnya belum sampai ke dalam derajat amalan tersebut. Bisa difahami ini, mudah-mudahan bisa ya walaupun dengan banyak kesulitan seperti ini ya jadi dengan niat seseorang bisa mendapatkan pahala yang sangat besar pahala haji misalkan ya bentar lagi oh masih lama ya bentar lagi ramadan misalkan bentar lagi ramadan namun tiba-tiba ya ibu di Takdirkan untuk tidak bisa Kuasa di guna pemotor ya. Atau Sampai sekarang Ibu-ibu belum bisa pergi Untuk melaksanakan ibadah haji Bukan karena tidak mau Tapi karena belum ada biaya Atau karena belum Mendapatkan giliran Maka Kalau kita niatkan Setiap tahun kita ingin berangkat ibadah haji Namun karena belum ada giliran Maka Insyaallah Allah akan catatkan Pahala ibadah haji setiap tahun Ini pentingnya niat Ini pentingnya Niat Jadi kita ini harus pintar menggunakan waktu untuk berniat mau tidur jangan lupa berniat dulu saya mau bangun malam minimalnya niat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah man ata firasahu wa huwa yanwi an yaqum yusalli min barang siapa yang mendatangi kasurnya barang siapa yang datang ke kasur mau ngapain itu Mau tidur ya Wahyangi anjumu majusi minalai. Sebelum tidur, dia sempatkan untuk berniat agar bisa bangun di malam hari dan sholat malam. Fagolabat buainya. Namun matanya mengalahkannya. Hatta asba sampai datang waktu subuh. Maka apa yang terjadi? Kutibalahu manawah. Maka Allah akan catatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Waka nanaumu sadakah? Bahkan tidurnya akan menjadi sadakah baginya. Ya, ini pentingnya kita berniat sebelum tidur. Walaupun kebablasan sampai waktu subuh, tapi Allah mencatat pahala bagi kita salat malam, bahkan tidur kita menjadi sadako. Namun kata alimam al Munawi yang perlu diperhatikan di sini, bahwasanya Jangan kita anggap sama Antara orang yang beramal Dengan orang yang tidak beramal Kemudian dia berniat Tidak Tidak sama antara orang yang beramal Dengan amalan yang Terlaksanakan Jika dibandingkan dengan amalan yang Tidak terlaksanakan Namun dia berniat Maka Ini berbeda Hukumnya Walaupun pahalanya sama Tapi berharganya di sisi Allah Ini berbeda Berharganya di sisi Allah Itu berbeda Jadi kedua halnya Sama dalam hal pahala Tapi Kecintaan Allah kepada Salah satunya lebih kuat daripada Yang lainnya Jadi misalkan Kita berdia haji Tapi tidak terrealisasi sampai wafat tapi kita sudah berniat Ini Tidak lebih Allah cintai Jika kita Berniat haji Dan ngerialkanisasikan haji kita Jadi kalau dari segi pahala sama, tapi dari segi kualitas Pembeda ya, Dari segi kualitas berbeda Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mudawi Di dalam kitabnya Fayutul Qadiyat Ya. ya contoh yang real lah ya seorang guru memberikan pen kepada murid-muridnya ya kemudian murid-muridnya ini sama-sama mengerjakan tugas yang diberikan guru ini Namun yang membedakan adalah Bahwasannya Murid yang satu ini Ketika mengerjakan Dia kondisinya Cacat Mungkin dia Tidak bisa melihat Atau dia Jari-jarinya cacat Sehingga ketika menulis ya memerlukan kesulitan yang luar biasa. Walaupun hasil jawabannya sama, tapi seorang guru akan lebih menghargai, akan lebih mencintai amalan yang dilakukan oleh muridnya yang cacat ini, walaupun jawabannya sama. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita Bahwasanya ketika Allah sambarkan pahala antara orang yang berniat saja dengan orang yang beramal, namun bukan berarti kecintaan Allah kepada keduanya sama. Ini yang dijelaskan oleh alimah al-Bunawi. Kemudian. Di antara Keutamaan Niat Yaitu Seorang Akan mendapatkan pahala Dari apa yang diniatkan Walaupun dia salah sasaran Ini di antara keutamaan niat dia akan mendapatkan pahala walaupun salah sasaran. Segono. Contohnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mufodi di dalam kitab sahihnya bahwasanya Abu Yazid itu dia bersedekah dengan beberapa dinar. Dia titipkan kepada orang yang ada di masjid. Kemudian Hasil atau uang sedekah itu Ternyata diberikan kepada Anaknya Yaitu Yazid ya, Karena Yazid ketika itu miskin Bapaknya ingin bersedekah Dititipkan ke orang Yang ada di masjid Ternyata sama orang yang ada di masjid Diberikan kepada anaknya Kemudian apa kata Abu Yazid ini Allah himahiyah ka'aratu Demi Allah, bukan kamu yang saya maksud Saya itu bukan mau bersedekah Kepada anak saya sendiri, bukan Maka keduanya berselisih Ya, bapaknya tetap begeh Harus diberikan kepada yang lain Anaknya matalah, tidak saya berhak, saya miskin Sampai hal ini Diajukan kepada Rasulullah Salam wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laka ma yazid Engkau akan mendapatkan dengan apa yang engkau niatkan Wahai Yazid. Walaka ma akhutayaman dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau ambil. Subhanallah. Baik orang yang bersedeka ataupun orang yang mengambil sedekah, kedua-duanya disetujui oleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Farid dan Muslim di dalam kitab Sahih mereka dari Sahabat Abu Dawud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Kalau Junun, la atasadapan dan lain-lainnya biasa Ada seorang yang berkata. Saya akan bersedekah malam ini dengan suatu sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa Ketika dia bersedekah ternyata dia tidak tahu disedekahkan kepada maling. Fa asbahu yatahaddatsun. Maka manusia pun di pagi harinya membicarakan orang itu. Hari ini ada orang yang sedekah ke tukang maling. Kemudian dia berkata, Ya Allah, alhamdulillah syarik, Ya Allah, pujian hanya milikMu ya Allah. Jadi kanda ini tetap sedekah walaupun kepada tukang maling. Kemudian Ya. Dia mengatakan Allahu ma'alakal ala sarif. Ya, di samping dia memuji Allah, dia juga mengadukan mengadukan penderitaan. Kemudian dia mengatakan lagi la atasadafanna al-lailata bisadaqah. Malam ini saya akan berikan sedekah lagi. Kemudian sedekahnya diberikan kepada tukang zina. <kuh> <kuh> <tuh> Maka manusia pun Berbincang lagi Ada orang yang sedekah Pekan sini dan PSK ya. Maka Dia mendengar lagi perbincangan orang Akhirnya memuji kepada Allah Allah SWT Semua orang ini orang ini sangat sabar Ketika dia tahu sedekahnya itu sampai waktu kan dina dia hanya memuji Allah saja alazaliyah kemudian kata dia la atasadadana lailal bisadaqa malam ini saya akan bersedekah lagi sabar sekali fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi kemudian dia keluar membawa harta sedekahnya diberikan ternyata salah seorang lagi diberikan kepada orang yang kaya. Ya. Maka dia berdoa lagi. Allahumma lakal hamdu ala sariti wa ala Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Mudah-mudahan saudara ini tetap bernilai sedekah walaupun ditujukan untuk tukang mali, tukang zina, orang kaya. Fa utiya fa'ilalah. Maka didatangkanlah orang ini kemudian dikatakan kepada dia, "Amma sadaqotuka ala sarif fala allahu yasta'if 'an sarfatihi." Subhanallah. Adapun untuk tukang mali Mudah-mudahan sedekahmu itu menjadikan dia berhenti maliknya. Minimalnya malam itu, minimalnya malam itu. Wa ammazaniyyah falallaha antastalifah an zina. Adapun sedapamu yang ditujukan untuk tukang zina, mudah-mudahan sedekahmu itu menyebabkan dia menahan diri dari zina minimalnya malam itu. Wa ammal wani Fala'allahu Yu'atabar Fayunfiq mimma atahu Allah Adapun sodakamu untuk orang kaya Mudah-mudahan dia sadar Kemudian dia Berikan dari apa yang Allah Berikan kepada kepada orang Lain sehingga itu menjadi Sedekat bagi mumpulan Ini Pentingnya niat soleh Walaupun salah sasaran, tapi kalau niat kita soleh, maka insyaallah akan tetap bernilai pahala. Akan tetap bernilai pahala. Kemudian diantara keutamaan sedekah, yaitu seorang akan mendapatkan perlindungan dari Allah dengan niatnya. Diantara keutamaan niat yang baik, seorang akan mendapatkan perlindungan dari Allah dengan niatnya ya perlindungan demikian juga pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Ibn Abbas pernah berkata indama yuhfadur rojulu ala kudrini yatihi Seseorang akan dijaga oleh Allah sesuai dengan niatnya. Semangat. Allah akan menjaga seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Demikian juga hal yang menjelaskan bahwasanya seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah sesuai dengan niatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh al alimam ash-Shirnibi dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salatun habun Allahu an yawinahun. Ada tiga jenis manusia Sini. yang Allah pasti bantu mereka. Ada tiga jenis manusia yang Allah pasti bantu mereka. Siapa itu? Yang pertama anakif yuridul awal, orang yang ingin nikah dalam rangka menjaga kehormatannya. Ini pasti Allah bantu. Bagaimana caranya, kalau orang niat nikahnya itu untuk menjaga kehormatannya, Allah pasti bantu. Wal mujahid fi sabillillah. Demikian juga orang yang berjihad di jalan Allah. Walbukatif Allah diyuriul ada dan budak yang ingin menepus dirinya dengan muka tabah. Ya, muka tabah adalah transaksi yang dilakukan oleh seorang budak kepada majikannya untuk menepus dirinya sendiri agar dia menjadi bebas. Ini Hadith yang menjelaskan kepada kita Semakin besar Niat orang Di dalam kebaikan Maka semakin besar dia akan mendapatkan Perlindungan dan pertolongan Dari Allah Subhanahu SWT Kemudian Di antara kota maniat Aniat Tumayyizul amal dengan niat seseorang akan membedakan ambalan soleh. Ini yaitu tuma yuzul ibadah dan Dengan niat seseorang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Orang mandi, ya. Yang satu niatnya mengangkat jinabah, yang satu niatnya hanya untuk bersih bersih maka yang kedua ini tidak bisa dipakai untuk ibadah kalau dia memiliki hadas besar <kuh> karena dia tidak berniat atau misalkan ada orang yang dia naik ke, ke tebing ya ke puncak gunung ya kemudian di atasnya itu ada ada danau ya. Puncak gunungnya ada danau. Kemudian dia loncat dari atas langsung ke danau. Atau orang yang ada di tepi kemudian loncat langsung ke ke laut. Kalau yang satu diniatkan untuk mandi janabah maka dia bisa untuk sholat dan seterusnya. Ya. Emang boleh ya bu ya mandi janabah langsung ngejemput gitu? Boleh tidak? Boleh tidak Ya Boleh Karena mandi jenabah itu tidak ada Kewajiban taktip Tidak ada kewajiban berurut Berbeda dengan butuh Butuh itu ada kewajiban Berurut Ya Maka kalau ada yang mandi jenabah Dia loncat dari tebing Kemudian langsung cegur Bers Maka ini sah Maka yang membedakan antara dia sedang mandi jenabah dan dia sedang mandi biasa adalah niatnya Demikian juga diantara utama niat yaitu niat menjadikan kebiasaan menjadi ibadah Niat menjadikan kebiasaan menjadi ibadah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al alimah al mufori dan muslim di dalam kitab sahih mereka nabi saw wa bersabda walas satu firman pemapatan tapi bila wajah allah illa ajaru ka atau illa ajar allah bila hatta lukma tajallah vivi fi muraatik atau dalam riwayat yang lain Innaka lan tunfiqū nafaqatan tabtagī bihi wajha Allāh illā ujirt 'alaihā hattā mā taj'alū fī fimrātikum Tidālah ada satu sedekah yang kau nafkahkan Tidālah ada satu nafkah nafkah ini identiknya untuk istri saja ya atau untuk keluarga saja padahal nafkah ini umum tidak hanya untuk keluarga saja bahkan untuk orang lain pun masuk ke dalam nafkah <tid> <tid> Innaka latun fi kunafaatan di dalam engkau berinfak dengan satu nafkah satu infak dengan mengharap wajah Allah kecuali Allah akan balas nafkah tersebut Sampai apa yang kau letakkan Di mulut Istrimu Ini ya Akan bernilai Pahala Memberikan makan kepada orang lain Kepada keluarga Ini kebiasaan Tapi kalau kita niatkan Maka ini menjadi Menjadi ibadah Kemudian cocaman yang kedelapan 9 menit lagi Niatul khair la tatawaqqaf wa in tawqafat al amal Niat baik itu tidak akan berhenti pahalanya walaupun amalannya sudah berhenti nah, Niat baik itu tidak akan berhenti pahalanya walaupun amalannya sudah berhenti ya, Sebagaimana Contoh Yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya adalah Mengenai hijrah ya. Hijrah Dari Seluruh negeri menuju kota Madinah atau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah ini sudah tidak ada. Karena Nabi SAW menjelaskan la hijrata ba'dal fadhih. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah. Jadi orang Madinah itu sudah tidak diwajibkan lagi hijrah menuju Mekah. Karena memang sudah menjadi negeri Islam. Walaikum tahujihah wa duluan akan tapi yang masih ada itu jihad dan niat, ya. Maka pahala hijrah ini akan tetap ada kalau kita niatkan, walaupun sudah tidak disariatkan lagi, pahala hijrah ini akan tetap ada. Kalau kita niatkan walaupun sudah tidak ada hijrah lagi Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita Baik, okay, nasin saja yang ke-9. Yang ke-9 ya, Bu ya. Sarafunniya bi wa wal qalbi. Kemuliaannya dengan pendorong-pendorongnya itu merupakan bentuk dari kemuliaan hati, kesucian hati. Jadi ketika ada orang yang berniat baik, ini menunjukkan akan kesucian hatinya. Jadi kalau orang senang, berniat baik ini menunjukkan akan kesucian hatinya. Kemudian yang ke-10 An-niyyatu wa 'amalus sirri afdalu min 'amalil 'alaniyah. Niat itu bagian dari amalan tersembunyi. Niat itu bagian dari amalan tersembunyi. Dan amalan tersembunyi itu lebih baik daripada amalan yang diketahui oleh orang lain. Dia ya. Okay. Langsung saja ke poin 11. An-niyyatu ath fil qulub ath-thayyibah sababun min asbabil hasanah. Niat yang baik itu jika ada di dalam hati yang baik sebab datangnya pertolongan Allah sebagaimana. Wa sebab datangnya kerintuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika niat baik Ada pada hati yang baik Maka ini sebab datangnya Kerintuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya ada terdapat di surat Al-Fatah Ayat yang ke-18 Surat Al-Fatah Ayat yang ke -18. Surat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La fadraru billahi 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy Allah telah rida kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membayat hayya Rasul di bawah pohon. Ini peristiwa baiat ridwan. Faalimama fi quluhih. Allah mengetahui kondisi hati mereka, keikhlasan mereka. Faal jalsaki nataalihim. Maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa asabahum fathan qaliba dan Allah turunkan bagi mereka kemenangan yang dekat. Kemudian yang ke dua belas. Bahwasanya menggabungkan niat ini merupakan dagangannya para ulama. Menggabungkan niat merupakan dagangannya para ulama. Ini para ulama itu sangat pintar menggabungkan niat. Masuk ke masjid, sholatnya dua rakaat, pahalanya tiga sholat. Sholat tahiyatul masjid, sholat pebliyah, kemudian sholat butuh. Ini contoh dari keuntungan kita menggabungkan niat dengan catatan derajatnya sama-sama sunnah. Ketika derajatnya sama-sama sunnah, maka boleh kita gabung gabungkan. Adapun kalau derajatnya wajib, tidak boleh kita gabungkan atau kita gantikan sunnah supaya menjadi wajib. Sunnah digabung dengan wajib ini tidak bisa. Yang bisa adalah ketika Derajatnya sama-sama sunnah, maka ini boleh kita gabung-gabungkan. Yeah. Di antara dalilnya, contohnya, ya, yeah, ketika seorang mencuci ilmu seperti ini, yeah, ketika orang belajar seperti ini, dianyatkan bisa dianyatkan lima ham. Yang pertama Dia niatkan untuk Masuk ke dalam masjid Untuk ikhtikah Ini sebagian ulama mengatakan boleh Kita masuk ke masjid sekarang hanya satu jam Niatnya ikhtikah Ini niat pertama Kemudian yang kedua Kita niatkan untuk menunggu sholat Kita niatkan untuk menunggu sholat Karena Nabi saw menjelaskan bahwasannya, ya antara sholat dengan sholat itu riba. Menunggu sholat satu dengan sholat yang lain itu riba. Pahalanya seperti orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kita niatkan untuk mengagumkan masjid Allah dengan kita mengunjungi. Kita niatkan untuk memakmurkan Masjid Allah dengan kita masuk ke masjid ini. Ini niat yang ketiga. Jadi, kalau kita belajar ini bisa kita gabungkan. Kemudian yang ketiga yang keempat itu. Yang ketiga ya. Yang keempat Tadi kita katakan bisa sambil itikah. Dengan niat di samping itikah yaitu agar kita terhindar dari dosa kita niatkan kita duduk di sini supaya terhindar dari dosa daripada di luar sana mungkin bisa terjerumus dalam dosa ini niat yang keempat kemudian niat yang kelima yaitu agar kita mendapatkan pahala ibadah haji agar kita mendapatkan pahala ibadah haji malah sekali duduk lima pahala pahala intika pahala mengagumkan mesin Allah kemudian pahala menghindarkan diri dari maksiat kemudian pahala ya menunggu sholat antara sholat yang lain, kemudian yang kelima pahala ibadah haji, memang iya ya? iya, karena Nabi s.a.w. mengatakan di dalam hadis riwayat wa tarmih wa tarhim Al Imam Al-Mundhiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Man ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimu aw yu'allimahu kana lahu ajru Barang siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak ada keinginan kecuali hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Jadi sekali duduk lima pahala. Kalau kita pandai berniat, kalau kita pandai berniat, maka dapat lima limanya Sekaligus gus. Ya. Bahkan kalau mau ditambahkan bisa juga, namun cukup lima saja ya kita sebutkan. Ya contohnya supaya kita mendapatkan teman yang baik, supaya kita meninggalkan Dosa sehingga kita malu kepada Allah, sifat malu, ya. Atau kita niatkan supaya nanti ketika pulang saya akan ajarkan orang lain tentang ilmu ini ini pahala di atas pahala. Kemudian mungkin yang terakhir, ya. bahwasanya setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya maka sangat penting kita memperhatikan niat ini karena allah swt sangat memperhatikan niat niat kita bisa jadi amalannya sepele bisa jadi amalannya sangat rendah di mata orang namun ketika niat kita baik maka allah swt akan mengangkat dengan amalan yang rendah itu bekada derajat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat kita adalah niat yang baik yang diridai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.